Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan aqidah, Mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Muslim, para pendengar Radio Muslim di manapun anda berada, puji syukur nanti saya kita panjatkan karat Allah Taala karena atas limpahan nikmatnya kita dapat berusaha dan berjuang kembali. Berjumpa kembali di kesempatan Jumat pagi yang penuh barokah ini. Bertempatan dengan 3 Syakban 1436 Hijriah atau 22 Mei 2015 Masehi Bersama Radio Dakwah kesayangan Kita Radio Muslim Memurnikan Akidah Menebarkan Sunnah Dan sahabat muslim dimanapun anda berada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala Kini saatnya kita akan menyimak dan mendengarkan uh, acara kita yang pernah yang sempat kami Sempat kami infokan beberapa waktu yang lalu ya Ini adalah mengenai laporan misi kemanusiaan Muslim Rohingya Yang akan dibawakan oleh pemateri kita Al-Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda Hafizullah Ta'ala Dan sebelum kita memasuki acara inti Di Studio Radio Muslim Kami kedatangan tamu Ya ini beliau Al-Ustadz E, maksud kami Saudara Abu Muhammad e, Ginanjar Indrajati Beliau adalah Ketua peduli muslim e, Yang merupakan Yayasan yang bergerak Di bidang sosial Dan telah menyalurkan Berbagai banyak bantuan Untuk kaum muslimin baik di Indonesia Maupun di e, Luar negeri e, terutama Di Yaman Suriah dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah Beliau telah berada di studio radio muslim Terlebih dahulu kami akan menyapa beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi mas Hafid Bagaimana kabar mas Jati? Alhamdulillah binimatillah Alhamdulillah Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ya nah, Amin insyaallah Dan sahabat muslim Berkenaan dengan bahasan kita kali ini Bagi yang ingin melayangkan Pertanyaan bisa melalui SMS ataupun aplikasi WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333 Dan eh, sebelum kita beranjak ke sesi acara inti kita terlebih dahulu Kami akan eh, berbincang-bincang dengan Saudara Ginanjar Indrajati Selaku Ketua Peduli Muslim dan juga yang eh, dengan kiprah beliau dan kaum muslimin Kita dapat memberangkatkan uh, para relawan yang menyalurkan donasi Untuk kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah Baik di Indonesia maupun di penghujung dunia Dan uh, Saudara Kinanjar uh, Mungkin bisa memaparkan kepada kaum muslimin sekalian Para pendengar radio muslim ya, Dimanapun uh, berada mengenai profil peduli Muslim dan bahasanya kita ini radio Muslim dan peduli Muslim berada di bawah naungan yayasan yang sama yaitu Yayasan Pendidikan Islam Al Atari dan cukup banyak e, apa namanya beberapa kali kita melakukan kerjasama baik secara organisatoris maupun secara personal e, mohon dipaparkan mengenai bagaimana sih e, profil peduli Muslim ini silakan saudara Ginnanjar ya terima kasih Mas Hafid Abdul Rahman Uh, sebelumnya uh, Ketika Yayasan kita, Yayasan pendidikan Islam Alatari Al itu Membentuk tim Peduli Muslim Kita sebenarnya banyak mengadakan kagetan-kagetan Sosial uh, Tangkap bencana Misalnya dulu ada Gempa bumi di Yogyakarta Kemudian uh, Erupsi Merapi Kemudian gempa di Padang Termasuk bantuan-bantuan Ke luar negeri Misalnya ketika ada krisis kemanusiaan di Yaman Seperti itu di Palestina juga Nah kemudian Pada akhir tahun 2012 Ketika itu Saya sendiri eh, Dan bertepatan dengan momen penyerangan eh, Kaum Zionis Ke Gaza Teman-teman di Yayasan membentuk eh, Donasi Donasi untuk disalurkan ke, ke Palestina Dan kita rencananya akan Berangkat ke sana langsung Nah kemudian eh, Saya usulkan pada kawan-kawan Di Yayasan Ini kayaknya kan Kasus Palestina ini kan Sampai hari kiamat Karena itu tanah muslim kita Tanah tanah air kita Tanah air kaum muslimin eh, Bagaimana kalau kita jadikan program permanen Kemudian ketika itu diadakan penggalangan dana eh, Kemudian alhamdulillah kita sampai bisa memberangkatkan langsung di merelawan ke ke Palestina dan setelah itu bertepatan kemudian ketika kita mau pulang dari Palestina dari tim relawan kami kemudian terjadilah pecah perang eh, perang sipil di Suriah. Kemudian kita berlanjut meng menggalang donasi Suriah sampai kita beberapa kali berangkat ke Suriah sampai eh, sampai yang terakhir mungkin sekitar 4 kali kita menyalurkan bantuan ke Suriah. Kemudian kita terpikirkan eh, apa? Kita banyak mengadakan kegiatan sosial bagi, baik di luar negeri, di dalam negeri juga sering. Bagaimana kalau saya usulkan pada kawan-kawan? Bagaimana kalau kita ini bentuk bidang khusus yang menangani permasalahan sosial? Karena realitas yang kita lihat di sekarang ini, Mas Safit, bisa kita lihat eh, misalnya ada saudara kita kaum muslimin eh, dia tidak memiliki akses kesehatan, mungkin juga tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah, butuh biaya pengobatan di rumah sakit, namun dia termasuk dari kalangan yang kurang mampu, begitu. Demikian pula mungkin ada anak-anak uh, yatim atau mungkin juga para janda, uh, saudara-saudar kita yang cacat. Nah, dan ironisnya di di saat itu pula kita juga dapati bahwa sebagian kaum muslimin Yang terkena ujian e, Dari faktor ekonomi tersebut Ada yang kemudian imannya lemah Dari yang dulu yang semangat belajar agama Kemudian mabu-mabuan billah bahkan ada yang Sampai pindah agama Nah inilah yang tidak ingin kita Lihat untuk waktu berikutnya Artinya kita berpikir Bagaimana kita harus me Membackup Atau me Menangani saudara-saudara kita Yang mengalami uh, Mengalami ujian Dari Allah SWT tersebut Dari dari sisi ekonomi Makanya uh, Langsung kita adakan pertemuan Dengan kawan-kawan, kemudian saya usulkan Bagaimana kita membuat tim khusus Untuk menangani uh, Menangani masalah-masalah sosial Baik di lokal, di sekitar Jogja Kemudian ke wilayah Indonesia Dan juga ke Luar negeri, makanya kita membuat Rekening khusus yang tidak eh, yang terpisah dari rekening yayasan yang lain meskipun eh, rekeningnya atas nama yayasan Kita membuat empat rekening, ada yang khusus untuk eh, infak sedekah tanggap bencana Kemudian yang kedua khusus zakat mal Kemudian yang ketiga untuk khusus misi kemanusiaan luar negeri Dan juga yang terakhir khusus untuk operasional perlawan yang kita terjunkan di lapangan Alhamdulillah tanpa kita prediksi sebelumnya ternyata tanggapan masyarakat begitu besar Ya Karena Mas Hafid kita sebenarnya modalnya itu modal Facebook, Facebook Twitter Tapi yang lebih efektif itu modal Facebook Oh luar biasa ya hanya dengan modal Facebook bisa menghimpun sekian banyak bantuan dan memberangkatkan relawan-relawan ke Keluar-luar daerah yang terpencil Sampai ke luar negeri ya mas Jati ya Ya itu tentu karena karunia dari Allah Subhanahu SWT Kemudian dari kerja keras Dari kawan-kawan yang ikut Berpartisipasi dalam uh, Tim ini uh, Kemudian <tuh> kita juga Membentuk website sebenarnya Cuma karena Istilahnya peduli muslim itu kan Sifatnya relawansi, volunteer gitu Jadi kita uh, kita masih belum ada seperti NGO lain, lembaga lain yang mungkin bisa menggaji pengurusnya dengan besar Kita masih saat ini masih sifatnya relawansi, siapa yang ingin membantu silakan Makanya untuk saat ini sebenarnya pengurus utamanya cuma dua, yaitu ketua sendiri dan pendahara gitu. Nah, Tapi relawan kita banyak sekali Mas Afit. Relawan Om dokter biasa. itu kita kalau misalnya ngadakan kegiatan kegitanan masal Langsung rugutuk gitu bahasa jawanya atau ke kemudian kita uh, ke daerah misalnya ada bencana alam, kita tinggal manggil Itu uh, tanggapan dari kawan-kawan banyak sekali Alhamdulillah Oh luar biasa ya berarti antusiasme uh, kaum muslimin dalam uh, memberikan bantuan untuk saudara-saudara uh, mereka itu cukup, masih cukup uh, besar sekali ya uh, Saudara Ginanjar Ya Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah. Jadi kawan-kawan yang mungkin dia uh, membantu dari sisi fisik, dari sisi tenaga itu uh, banyak sekali Alhamdulillah uh, Kemudian uh, seperti yang terjadi saat ini ketika terjadi Saudara-saudara uh, kita dari rohingya tersebut Mas Hafid Itu ceritanya pada Jumat pagi dari salah seorang petugas di, di langsa sana Menghubungi relawan kita yaitu usaha-usaha yang ada di Jogja Mengenai kedatangan ratusan pengungsi yang datang ke Langsa Kemudian beliau langsung menyampaikan pada kami Saat itu pula kita mengadakan konsolidasi intern Hingga pada malam harinya kita putuskan lusa Besok ahad kita harus berangkat ke Langsa Begitu, Alhamdulillah kita Ketika itu kita belum membuka donasi Kita menggunakan dari dana cadangan Dari misi kemanusiaan luar negeri Kita bawa 49 juta Langsung ke Medan, kemudian di Medan Kita bertemu dengan kawan-kawan Relawan di sana dan akhirnya uh, Akhirnya kita Langsung berangkat ke Langsa pada waktu berikutnya dan Menyalurkan bantuan hingga saat ini Insya Allah, yang nanti kita Ada acara live dengan Ustadz Pusat, Ustadz kita semuanya Insya Allah beliau yang kita tunjuk sebagai Koordinator tim Relawan Nanti Mas Hafid bisa Mendengarkan update terbaru mengenai mengenai apa yang sudah kita salurkan di di langsa aceh untuk saudara-saudara kita ruhinya dan alhamdulillah untuk kita laporkan untuk saat ini eh, yang sudah kita belanjakan jadi mas afid sejak tanggal 17 kita membuka donasi alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 360an juta itu sama sekali belum kita salurkan karena yang yang kita salurkan itu dari dana darurat yang kita bawa di awal begitu dana itu habis dana kaum muslimin yang tahap satu itu yang sudah terkumpul 360 juta akan kita pick up uh, kita salurkan berikutnya uh, yang sudah kita salurkan itu ya uh, ketika uh, awal kemarin kita saya buka catatan terlebih dahulu kita sudah membeli handuk-handuk karena mereka berada di lautan terapung berbulan-bulan mereka membutuhkan handuk kita belikan handuk e, yaitu banyak sekali saya tidak bisa menghitung jumlahnya tapi di di Lote Mart itu kita memborong 14 juta rupiah untuk, khusus untuk handuk kemudian kita membelikan mukna untuk ibu-ibu kelambu dan sajadah untuk sholat sebanyak 6.890.000 rupiah Kemudian juga selimut, sandal dan perlengkapan MCK seperti sabun, odol sebesar Rp17.900.000 Kemudian kita tambah lagi Rp9.600.000 Jadi sekitar Rp50.000.000 kita, kita salurkan Dan itu pun kita juga di lapangan juga ikut turut membantu dari kawan-kawan Roja TV, Radio Roja Partner kita, partner sesama lembaga dakwah Alhamdulillah kita dengar dari dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman dari Radi Roja itu sudah sampai 33 miliar Mas fit. Nah, yang disalurkan itu dari Roja yang kita bantu yang karena kita yang membelanjakan bantuan obat-obatan itu pertama kita membelanjakan 11.430 eh maaf, 11.431.000 eh, Rp431.200. Kemudian beli obat lagi 1 juta eh 913.000 Rp setelah Pembelian obat-obatan, kemudian kita membelikan sarung untuk para laki-lakinya sebanyak 27 juta rupiah. Kemudian bantuan susu kita beli dua kali. Yang pertama 2.079.000 rupiah, kemudian 1.299.500 rupiah. Kemudian bantuan Al-Quran, karena Masya Allah orang-orang roginya itu muslim dan mereka sangat cinta dengan Al-Quran. Ingin, ingin mendapatkan Al-Quran sehingga kita belikan sebanyak 1.150.000 rupiah. Uh, kemudian setelah itu kita berikan bantuan beras untuk dimasak untuk para pengungsi sebanyak 48.597 rupiah. Kemudian kita susul dengan bantuan obat air mineral seperti itu sekitar 62.44.500 rupiah. Itu secara umum yang dapat kita uh, sampaikan dari saya selaku Ketua Peduli Muslim mungkin nanti rinciannya mengenai uh, para para kondisi dengan mengenai kondisi pengungsi tersebut bisa masafitanya bisa kita tanyakan kepada koordinator lawan kita yang ada di Langsa Ustad Abu Saad Muhammad Nurhuda. Iya uh, terima kasih uh, atas ulasannya mengenai profil Peduli Muslim dan juga mengenai kegiatannya berkenaan dengan bantuan untuk pengungsi Rohingya di Langsa Aceh. Kemudian yang ingin kami tanyakan, eh, Saudara Ginanjar, eh, selain selain misi-misi kemanusiaan, apakah lagi mungkin program-program radio Muslim yang eh, perlu diketahui oleh kaum muslimin ya? Barangkali ada yang membutuhkan kiprah dari eh, Yayasan sosial yang dikelola Saudara Ginanjar, silakan. Kita juga ada, yang tadi belum saya sebutkan Kita juga ada program pengiriman Dai ke daerah-daerah Mas Hafid Jadi uh, Dan di zaman Mungkin saat ini kita sedang munculnya Para Dai Dai yang mungkin Biaya tinggi, mahal Dai Dai televisi Yang mungkin memberatkan kaum muslimin di daerah Nah kita membuat program terobosan Yaitu kita mengirimkan Dai Dai Yang Panitia lokal dari tempat yang akan kita datang itu tidak kita bebani biaya Misalnya biaya tiket pesawat atau biaya transportasi Semuanya kita datangkan dari peduli muslim Termasuk ya biasanya kalau pengajian itu kan ada amplop untuk ustadznya gitu Kita tidak membebani itu kepada masyarakat yang mengundang kita nah, Maka kita juga di sini dalam kesempatan ini kita sampaikan kepada kalau Muslimin pendengar radio Muslim di wilayah Indonesia, kalau mengirim dai kita belum bisa ke luar negeri ya Mas Safit. Dari mungkin dari Papua di Aceh, dari Aceh sampai Papua, jadi Zimbabwe kita belum sampai Mas Safit, kan? oh, ya. terlalu jauh kalau oh, ya. ke Zimbabwe. Mungkin Mas Safit jadi ustadnya nggak apa-apa mungkin. Oh, nah, jangan masih banyak <laughs> para dai lain yang lebih berkompeten. Ya, ya. Uh, kita uh, paling jauh kemarin sudah di pernah kita sampai ke Papua. Kemudian juga di Timur Timur, kemudian nanti di bulan Juli kita ke Pulau Solor, sekaligus ada hitanan masal, kerutuk daerah daerah Barat kita ke Lampung ke pedalaman, Lamp bukan Lampung Kota ya kalau Kota itu kita anggap cukup, tapi kita eh, ke daerah ke daerah yang lebih masuk. Nah kita kita sampaikan juga kepada kaum Muslimin pendengar pendengar radio Muslim sekalian, misalnya eh, anda ingin mengadakan pengajian besar dengan Ustadz-Ustadz uh, yang sudah kita kenal kesungguhannya dalam dakwah tauhid bisa menyampaikan ke bodhuli muslim dengan syarat uh, Anda yang selaku pengusul program pengajian ini uh, yaitu siap membentuk panitia lokal. Nah, syaratnya cuma itu saja, termasuk hal, dalam hal kepengurusan, ke, maaf bukan kepengurusan, uh, apa ya pengurusan ya mengurus administrasi perizinan setempat begitu di masjid izinnya harus beres nah nanti kita akan datang ke situ dengan kita datang men, dengan ustadz yang e, dari lulusan Madinah atau Yaman yang memiliki kapabilitas dalam menyampaikan dakwah Islam e, cuma itu saja jadi tidak perlu memikirkan biaya tiket biaya amplop atau bagaimana begitu nah, kemudian untuk kaum muslimin yang misalnya di antara sahabat pendengar radio muslim memiliki saudara atau tetangga yang sedang mendapatkan ujian misalnya sakit terkendala tidak bisa masuk ke rumah sakit karena masalah biaya bisa menghubungi peduli muslim jadi bisa melalui email yaitu laporan@pedulimuslim.com saya ulangi pelaporan@pedulimuslim.com nah jika yang dilaporkan itu sesuai kriteria kita Maka insya Allah akan kita bantu Misalnya dia itu janda Tidak punya kerabat Terkena penyakit yang harus ke rumah sakit Tapi tidak ada biaya Nah insya Allah kita akan mencoba membantu Cuma mungkin mohon maaf jika misalnya setiap laporan yang masuk itu Tidak, tidak serta-merta ditanggapi ya Karena kita laporan banyak sekali Jadi kita kan harus harus apa harus menyeleksi juga dan juga yang bisa kita bantu itu adalah yang bisa kita jangkau Mas jadi kan relawan kita kan masih terbatas nah, kalau misalnya yang dilaporkan itu misalnya ya di Tarakan sana Kalimantan kita belum punya relawan di sana berarti kita belum bisa bantu misalnya kalau wilayah Jawa Tengah Magelang Semarang Jogja Boyolali itu kita ada relawan-relawan di situ nah, nanti kita bisa datangi karena setiap Pihak yang akan kita bantu itu mesti kita cek dulu, kita periksa dulu Kalau sesuai ketentuan, sesuai kriteria akan kita bantu Seperti itu Mas Hafid Oh luar biasa sekali pemawarannya Kemudian eh, yang menjadi pertanyaan kami, yang perlu kami pertanyaakan kepada Saudara Ginanjar Adalah kriteria apakah yang, eh, perti, kriteria apa dan pertimbangan pertimbangan apa eh, Suatu daerah atau suatu personal mungkin diberikan bantuan oleh peduli muslim Uh, sehingga perlu untuk memberangkatkan ke lokasi-lokasi yang jauh dan sulit di dijangkau. Padahal, uh, sebagaimana cipiran sebagian orang ya, kenapa sih jauh-jauh harus kita berangkat ke Yaman atau ke Suriah misalnya? Padahal di sini banyak di Indonesia tuh banyak kaum muslimin yang uh, hidup di bawah um, garis kemiskinan ataupun dalam kondisi susah dan sulit gitu ya. Dan kemudian apakah bantuan ini terkhusus bagi kaum muslimin atau selainnya? Silakan, Mas Anjar. Pertanyaannya sebenarnya bisa dibagi-bagi menjadi beberapa poin itu, Mas Afit ya. Iya, silakan. Yang pertama untuk kegiatan luar negeri, mengapa kita ke, ke luar negeri, Mas Afit? Karena pertama itu adalah solidaritas sesama muslim. Kemudian jika ada yang menanyakan kok di wilayah sendiri saja kan masih banyak yang membutuhkan. Kalau kita ketahui bahwasannya di wilayah sekitar kita sendiri ya tetap kita bantu begitu. Jadi ketika kita ke luar negeri bukan berarti kita nggak membantu di sekitar kita. Jadi setiap bulan itu bahkan kita karena karena kita apa justru karena kita itu sering ke lapangan kita nggak punya nggak punya waktu untuk mem mempublikasikan semua yang akan kita semua kegiatan kita ke sosial media seperti itu Mas Affid. Jadi dan kita kira kalau andai kata kaum muslimin yang memiliki rezeki berlebih begitu ya Mas Affid ya. Uh, mereka mengal meng mengalokasikan bantuan untuk masyarakat sekitarnya, ya, tidak harus melalui peduli muslim ya Mas Rafidh ya, mungkin ke tetangganya. Kemudian dia meng mengalokasikan sebagian dana nya untuk saudara saudara kita yang ada di luar negeri, itu saya kira tidak masalah begitu. Sebagaimana saya kasih contoh seperti sebagaimana kasus di Rohingya kemarin, ada yang mengatakan, mengapa kita itu sibuk sibuk membantu saudara saudara kita dari Rohingya itu, Wong di negeri sendiri saja masih banyak yang miskin gitu. Tapi kita lihat rakyat Aceh membuktikan, uh, mereka bahkan karena apa? Karena mereka adalah sama Muslim. Artinya ketika dia itu dibantu, kalau bisa kita bantu, maka mengapa tidak kita bantu? Bahkan kalau kita lihat para sahabat, kalau kita melihat uh, sifat iftar yaitu iftar yaitu apa Mas Hafid mendahulukan saudaranya begitu ya. Kadang seorang Muslim itu kan harus lebih memperhatikan kondisi saudaranya daripada kondisi dirinya sendiri, itulah pengorbanan Mas Safit. Dan andai kata ketika kita itu melaksanakan sifat Ithar ini, leisafih muskil. Artinya tidak ada, tidak ada beban sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya kita perjauh-jauh ke Yaman atau ke misalnya di di negara kita kita jauh-jauh ke Papua, eh kamu jangan melupakan yang di saudara-saudaramu di Jogja. Kita katakan ya tetap yang di Jogja maupun yang di sekitar kita tetap kita bantu begitu. Iya. Yeah. Artinya kalau bisa menjamak mengapa tidak kan? betul, betul Kemudian kriteria yang layak Untuk diberikan bantuan apakah Hanya untuk kaum muslimin atau selainnya nah, Saudara Kinanjat silakan Kalau untuk program-program besar ya Mas Afet ya, Kita justru kalau bisa Yang kita garap itu dengan kaum uh, Non muslim Kenapa tidak Kenapa tidak? Karena ini bertujuan untuk dakwah begitu. Saya kasih contoh ketika kita itu di Timur Leste kemarin Mas Hafid iya. Kita acara Timur Leste, kita nggak tahu kalau akan ada sambutan dari Duta Besar Ada dua Duta Besar yang menyambut, memberikan pembukaan untuk acara kita Yang pertama Duta Besar Malaysia untuk Timur Leste dan Duta Besar Indonesia untuk Timur Leste Dan Duta Besar kita itu berpeci tapi beliau itu nasroni, artinya bukan muslim begitu dan ketika kita mengadakan kegiatan di sana Di di Timur Leste itu sampai uh, Ada beberapa kaum muslimin yang Mungkin karena tertarik dengan dakwah Islam Sampai akhirnya Minta dituntun untuk Bersyahadat masuk Islam oh, Sobhanallah Kalau kita kemarin ketika di Timur Leste Di Dili itu sempat Atau di Balkau itu sempat Membimbing saudara-saudara kita Untuk masuk ke agama ke, ke, ke, ke agama kita Agama Islam Jadi program kita itu E, juga untuk yang Muslim dengan tujuan mengajak me Memberikan pesan bahwasanya Islam itu indah Dan mengajak dakwah kepada mereka Dan mudah-mudahan Sehingga mudah-mudahan mereka bisa Merasakan indahnya Islam hingga masuk ke agama Kita Tentu kita lebih memprioritaskan e, Kaum muslimin Karena realitas bahwasanya Kaum muslimin yang kurang mampu di negara kita itu banyak Tentu kita memprioritaskan Mereka Mas Hafid Begitu Iya Luar biasa sekali ya, jadi dari pemaparan Saudara Ginanjar tadi dengan uh, Susunan kepengurusan Yang sangat sederhana, namun uh, Karena banyaknya Antusias kaum muslimin yang ingin Berkiprah dalam memberikan bantuan Untuk saudaranya, baik saudara Sama, sama muslim ataupun Saudara uh, di luar Kaum muslimin dengan tujuan untuk dakwah Jadi uh, Sungguh sangat uh, Luar biasa sekali uh, Kegiatan dan uh, kiprahnya peduli Muslim ini dan sangat besar dampaknya bagi uh, umat Islam ataupun di luar kaum Muslimin yang menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin meskipun dengan penampilan yang nyunah ya Mas Jati ya Betul, Mas. dengan uh, berjinggot ataupun berjubah dengan celana yang di atas mata kaki, namun tidak menutup ya mereka atau kita ya kita tidak menutup uh, hanya memberikan bantuan kepada orang-orang yang sepaham atau bahkan dengan hanya orang kaum muslimin ini ya, Mas Jati ya bahkan di luar kaum muslimin dengan tujuan untuk dakwah dan sehingga betul, hasilnya Ali. ada kaum di luar uh, kaum muslimin yang tertarik dengan dakwah Islam ya betul alhamdulillah alhamdulillah ya baiklah Mas Gihanjar Indrajanti mungkin uh, kita akan Coba untuk menghubungi al Ustaz Abu Sa'ad Hafidhullah Ta'ala yeah. Dan sahabat muslim para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Sebelum kita menghubungi al Ustaz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda M.A. Hafidhullah Ta'ala Terlebih dahulu kami akan jeda jenak Kami harapkan para pendengar sekalian untuk tetap setia Untuk mengikuti acara radio muslim di kesempatan Jumat kali ini Mengenai laporan Relawan peduli muslim Dalam menyalurkan bantuan Untuk kaum muslimin roh, rohingya yang nah, Tetaplah bersama kami Nah, Kita akan simak sesi selanjutnya Setelah jeda berikut ini Tetaplah bersama kami di radio muslim Pada lain www.radiomuslim.com Murnikan Akhidah Menebarkan sunnah Sahabat muslim, para pendengar radio muslim Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita telah simak bersama jeda murattal dari surat At-Takwir semoga dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah taala dan kini saatnya kita melanjutkan sesi kedua dari acara kita yakni laporan eh, relawan peduli muslim langsung dari Langsa Aceh dalam menyalurkan bantuan untuk pangungsi Rohingya dan saat ini alhamdulillah kami telah menghubungi al-ustad Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda MA Hafizallahu taala langsung dari Langsa Aceh eh, via telepon dan eh, sebelum beliau memaparkan melaporkan mengenai eh, penyaluran donasi untuk kaum muslim Rohingya terlebih dahulu kami akan menyapa beliau Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Antum, Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah sukayat Alhamdulillah Ini di sini kita pendengar Radio Muslim Dan juga kru Radio Muslim Ingin mendengarkan laporan Perjalanan relawan peduli Muslim dalam menyalurkan bantuan untuk kaum Muslimin Rohingya Stad. Dan baiklah sahabat Muslim para pendengar Radio Muslim untuk mempersingkat waktu marilah kita simak dan kita dengarkan pemaparan Al Ustad Abu Sa'ad yang berikut ini kepada Al Ustad kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Tafahul Stad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Para pendengar rahim muslimin jemaah yang dirahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah hadir kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kesehatan, keluarga kita rasa aman dan ini sesuatu yang patut kita syukuri dan kalau kemudian kita bandingkan dengan apa yang diambil cerita-cerita kita dari Wangi ini semua ini, masya Allah ya. Tak berhati lihat kondisi mereka. Kemudian kita lihat di lapangan dan berserang kita dari tim manusia dan tim Muslim yang sudah mulai berangkat kita hari Sabtu, hari Sabtu pekan depan yang kita langsung berjumpa di lapangan di kamp pengungsi di sini ada tiga kamp pengungsi yang kita langsung tangani dalam masalah bantuan bantuan untuk mereka. yang pertama ada di Kota tepatnya di Kota Makan, Kuala Langsa, di Belitung, Kota Kemudian kedua posko -pos kita ada di Kota Lok Sumawe. Nah, di Sumawe ada pun pengungsi mereka berada di lok sukun atau lok sukai ya, kemudian yang ketiga yang baru kemarin datang nah, datang dari apa namanya dari perjalanan mereka yang cukup panjang selama hampir 4 bulan bahkan 4 bulan lebih hampir tujuh hari akhirnya terdapat di laut ate timur nah, kemarin kita langsung temui mereka dan kita juga langsung salurkan kepada mereka. Jadi kalau kemudian kita hitung semuanya yang ada di kota Langkisa sembilan pengungsi ya, ada sekitar 677 orang. Kemudian yang ada di kota Lok Sumawe, Lok Bukun ada sekitar 400 lebih. Ya, kemudian yang baru datang ini ya, sekitar 435 orang. Jadi kalau di jumlah secara keseluruhan sudah mendekati sekitar 1.500 orang lebih ya 1.500 orang lebih dan ini diantara mereka juga ada pengungsi dari Bangladesh, tapi sebaik yang bisa ada adalah pungusinya tentang keinginan Myanmar. ini kalau dari cerita mereka, bagaimana mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka dari perjalanan yang cukup menjang selama 3 bulan, 4 bulan bagaimana mereka harus tetap hidup, dan bagaimana yang meninggal Ketika saya tanya bagaimana makanan dan minuman selama empat bulan itu, mereka katakan bahwa setiap hari mereka merebatkan satu keping biskuit untuk usia pertahanan itu. Satu keping biskuit kemudian air hanya mungkin beberapa tekuk saja. Dan terhadap Allah, hampir sebulan dari selama perjalanan kemudian itu, Sebulan terakhir ini hampir mereka tidak mendapatkan apa-apa kecil oleh alias udara tidak menyambung itu mereka. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka kondisinya buruk, dan baik-baik saja antara mereka sakit, terutama yang berkaitan masalah gangguan Ya sangat banyak sekali kita dapatkan di awal-awal mereka rasa luar biasa sekali. Rumah sakit itu cuma sakit lakonan yang dikeluarkan pihak dinas ya, kesehatan itu hari-hari 15 belas, orang dan seterusnya. Tapi alhamdulillah untuk yang di lock semawiy, ada tempatnya di kecamatan lock pun, itu sudah mulai banyak perubahan. Sudah bagus, mereka, sama Allah sudah sudah terkoreksi dengan baik ya mana di mana mereka sholat, di mana mereka makan dan seterusnya makanan juga alhamdulillah bisa terkondisikan. Nah ya dengan segala apa adanya. Alhamdulillah pemerintah daerah Aceh juga sangat bagus sekali sanggupannya dan mereka juga sangat bersyukur dengan pelayanan dan kemudian bantuan dari kaum muslimin Indonesia khususnya untuk masyarakat Aceh dan juga luar biasa sekali kita melihat bagaimana kemarin ketika mereka baru datang masyarakat Aceh berbondong-bondong datang dengan membawa berbagai macam bantuan ada yang bawa pisang, ada yang beropi ada yang bawa Aku menarik yang apa baju itu seluar biasa sekali. Kadang-kadang kalau kita melihat itu kita tidak tidak kuat yang merasa rasa apa-nya ternyuk begitu. Melihat bagaimana masyarakat akses itu, itu semangatnya mereka menolong saudara-saudara yang baru datang. Sementara kalau kita melihat orang-orang Rohingya, orang ini wajah mereka tanpa baju. Hanya pakai baju seadanya, dalam beberapa bulan, -bulan tergatung-gatung di lautan, makan dan menurut sangat terhadap, dalam keadaan lemah, banyak di antara mereka, terjalan jadi tidak mampu, kemudian harus dikotong. Kemudian melihat bahasa kata saya begitu, semangat yang untuk membantu mereka, di antara kesedihan dan kebidahan yang kita lihat. Ini bukan membalapah, ini bukan lebih-lebih yang ketika saya menyatakan ini, saya melihat dengan masalah kata saya sendiri. Bagaimana penduduk Aceh dan bagaimana masyarakat Aceh ini di sini, menolong saudara. Luar biasa sekali. Ini satu hal yang membuat kita syukuri. Ya. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, karena kami, tim kemanusiaan betul-betul, ini harus berpikir panjang ini. Karena tidak jelas ini, ini akan berapa lama? Akan berapa lama mereka ini tinggal di Aceh? Kita tidak tahu kalau pemerintah menutupkan maksimal satu tahun. Ya kita juga tidak tahu setelah satu tahun atau sebelum satu tahun apakah mereka masih tinggal di sini. Insilah semuanya, saya tanya banyak sekali, saya tanya di antara mereka, kapan rencana pulang ke Myanmar, bagaimana keinginan pulang ke Myanmar, semua mengatakan bisa. Yang mungkin mati di negeri ini, seperti dengan orang-orang ini. Kamu tidak mungkin kesukuran untuk membalikkan agar-agang. Dari cerita-cerita mereka, saya tanya, kenapa kok banyak sekali pemudanya, dan wanita dan anak-anak harus pergi dari kampung halaman mereka. Mereka mengatakan, bahawa oh, yang terjadi pada hari itu, datang ribuan tentara ke kampung mereka. Dan istilah, bahasa mereka bersedia. Ya, ribuan, 2.000-3.000 tentara mengepong kampung mereka. Kemudian setelah itu memisahkan, misahkan Yang tua, yang muda, dimisahkan. Setelah itu, mereka mengajak kepada para muda ini, sekarang kalian hanya punya dua pilihan. Pergi dari sini, atau kami akan tembak kalian. Kami akan bunuh kalian. Secara otomatis. Tidak ada pilihan yang kita merusak. untuk menyanokkan dirinya yang mereka dan apa agama mereka? Mereka harus keluar dari kampung halaman mereka. Mereka diusir dengan cara yang sangat sambat. tidak ada milik mereka. Ini kan dengan berempat dan tidaknya satu orang saya mendengar dari rekan mereka. Orang di sini kamu usir kalian atau tangkak itu kalian yang boleh menodongkan jasa mereka, jasa hati mereka. Ini yang dilakukan negara kurung. Negara kamu sendiri. Jadi kampung itu ditempuh dengan ribuan darat. Ini apa? Ini saya dengan terpaksa mereka harus pergi bagaimana diberikan adanya perwakilan UANJS dan pelatih untuk para pengemudi. Tidaknya terlalu banyak lagi yang masih ada di lautan. Mereka mengatakan sekitar 6.000 sampai 7.000 orang. Tungsi orangnya yang sekarang terkantung-kantung di laut. Setelah ia batas satu lekas suku cadang pemerintah Indonesia. Saya akan menjelaskan, saya akan berbicara untuk bagi segala Soal pemerintah Nisa menerima perabah Dan juga pemerintah Malaysia juga kita dengar dari pemerintah Turki Siap menampungkan mereka Ini satu yang patut kita suhu Nah, ini satu bentuk Uhuah dan surat gadat Sama muslim Kalau kemudian mereka tidak dikerima Disana ditolak, disana ditolak, dan seterusnya mereka akan lah Apa yang terjadi pada Nisa Tentu banyak jantaran buka kan Meninjau di tengah lautan, di tengah lautan, cara ditolak sana, itu lah. Sini, sehingga berapa bulan mereka harus hidup di lautan dengan cara seperti itu. Itu suatu hal yang sangat, sangat menyedikan dan tidak. Maksud itu, kita tidak berbicara tentang bagaimana pemerintah, sikap pemerintah kita terhadap pemerintah, rumah dan yang akan itu mengingat masyarakat kita. Yang menjadi kuat kita adalah bagaimana saudara-saudara kita yang ada di depan mata kita ini. Kita tentu, kita tolong. Nah, apa yang menjadi kebutuhan mereka, nah, kita sediakan. Tangan sampai kemudian mereka asalnya bersedih dan terus seterusnya. Melihat mereka hidup di negeri asing tanpa memiliki apa-apa. Rumah, tanah, pekerjaan, kehidupan, masyarakat. Tidak, mereka memiliki. Kemudian kita tidak membantu mereka. Kalau Insya Allah saya melihat dari hatinya saya. Allah tidak akan berani melakukan itu. Dan Allah sangat alasan nanti akan menolong hamba-Nya selama hamba ini menolong daripada Muslim akum Muslim. Orang Muslim ada surat bagi Muslimnya. Tidak boleh membaluni, wilayah dulu dan tidak boleh membiarkan dengan tidak menolongnya. Alhamdulillah saya munculkan pertolongan dari itu. Ini depan kita. Ya. Ini pintu kebaikan sudah terbuka bagi kita semua. Apa hendak kita lakukan mereka terhadap Kalau mereka kelaparan, apa yang menjadi tanggungjawab kita dalam melihat sana, kita kata -kata. Ya, mereka kita kelaparan seperti? Ibarat mereka kurus-kurus, alhamdulillah sesal masya Allah. Tetapi yang kita pikirkan bukan hanya sebentar satu bulan dua bulan satu bulan dua bulan panjang lama harus panjang. Nee, mengapa harus panjang? Nee. Pada saat itu, nah, ketika kita langsung terjadi kita lihat tumpuan mereka. Anak-anak Alhamdulillah kita kumpulkan. Atau yang tidak sebetulnya, melihat anak-anak kurus seperti ini, maka kita kumpulkan. Kemudian kita beri minuman susu, nah, kue, kue, dan seterusnya. Kemudian kemarin kita juga ketika datang pos pengungsian yang baru, nah di Birim Bayan kita tanya kepada Bapak Agus, Bapak Agus itu karena terjadi ini nanti biaya untuk kampung itu apa yang dibutuhkan Bapak di sini. Kemudian Bapak Agus mengatakan kita hendak masa ini, ini kita tidak mungkin. Ya Bapak Agus itu memang bosku beli makanan untuk mereka, tapi kita tidak mungkin terus terusan beli makanan seperti ini. Ini biayanya mahal sekali. Satukan makan, kalau kemudian di sini ada sekitar 250 orang, kali kan 1 bungkus. 50 orang, kali kan 15 ribu. Peribadi saya, kita tuarkan. Sementara kita hendak masak belum ada apa-apa ini. Apa yang saya langsung saya Apa yang menjadi kebutuhan di sini, Pak? Beras, belum Alhamdulillah, langsung kita telepon, berang-berang, tolong hadirkan kita sekarang beras lima ton. Beras lima ton, kemudian kita beli, nilainya 48.500.000. Sudah, langsung dia datang. Agar lagi bapa yang demikian, ini orang-orang belum ada belum ada tilang, belum ada kasur untuk istirahat mereka. Mereka tinggal di atas lantai saja sudah tidak tersangka. Jadi hari hari kita ini berbeza kita dari dari kampung musi satu ke kampung musi yang lainnya. Pagi hari ini kita jam 6 sudah sampai di kampung musi Rotalanga di Kuala Langsa. Langsung kita tanya apa kebut-nya. Alhamdulillah mereka sudah makan sudah minum. Uh, Tujuan asasi yang paling pokok mereka telah tercukupi. Alhamdulillah kita bersyukur. Nah sampai masalah, -masalah yang, yang membuat mereka lebih nyaman. Kita ketahui cara asing panas sekali, amat ya, sekali, luar biasa Kalau kita bandingkan dengan kita dapat jawabkan. Kira atau pinggir lautan di pelabuhan Kuala Lumpur amat sekali. Jadi mereka. Yang minta kepada kita, ini panas sekali. Bagaimana sekarang? Udah kita hadirkan terluka. Kita tetapkan, kita lakukan. Kita lakukan, kita lakukan 6 biji. Kemudian mereka berikah, anak-anak kamu ini tidak bisa tidur kalau mau lari. Yang ya, luar biasa. Ya sudah, kita berikan buka yang buku. Jadi, seperti itu yang kita lakukan. Kita berusaha bagaimana pada suara kita membuat wakti yang kita ini, itu seakan-akan hidup di antara keluarga mereka. Ini kita harapkan bagaimana kita orang ada. mereka orang aja mereka boleh keluar dari kita. Ini program kita adalah program untuk dalam masa ke awal daripada. Jadi bagaimana mereka bisa kebutuhan yang paling pokok makan minum umuran hidangan yang perkhidmatan yang esoknya cukup sahur ya. nanti umuran sejauh ini kita masuk dalam program berkhasiat. Tentu kita akan terus berkomunikasi dengan Pihak terkait di sini, dengan pihak pemerintah saya, dan juga dengan pihak jenis sosial. Nah, ini kita terus berpaksa di atas Nah, alhamdulillah seluruh pihak-pihak ini telah kita hubungi, dan kita siap untuk berperan secara aktif dan membantu saudara-saudari. Kita tidak menunggu, kita diminta, tidak jadi kita langsung terjun dan kita bertanya apa kebutuhan di lapangan. Karena ini dana yang masuk ke rakan-rakan kita ini dana titipan bukan milik kita. Kita hanya lewat saja, hanya kebetulan mungkin saudara-saudara kita ini tidak punya waktu uh, kemudian tenaga uh, untuk bisa langsung memberikan bantuan kepada surah-surat kita di apa di Aceh di sini para pengungsi musim lainnya ini maka mewakilkan penyerahan bantuan ini kepada kita tentu ini amanah di pundak kita dan harta ini bukan milik kita harta ini titipan namanya apa kalau orang tersebut nyarinya terkena sebenarnya belahnya terus so, oh amanah amanah mungkin eh oleh sebab itu kita harus nah eh? Ini betul apa, ini betul, apa? kalau kita seperti kemarin, di luar sakin, betul apa, ini banyak sekali anak-anak di hari ini, kita buang air, gimana masalah, asya Allah, kita melihat itu terenang sekali. Akhirnya kita berikan langsung begitu, ada permintaan dari dokter, ini tolong Pak, ini kita, aduh kita minta, terlah, langsung kita berjalan, Dan dalam beberapa tahun, tahun, ambil mobil, kita keluar langsung, kita tidak menunggu produk yang lain, kita kalau kita lihat, kalau kemudian ini dinas sosial harus melalui persetujuan yang diogasi yang, yang wajah. Tapi kan kita seperti itu. Tapi itu ubat-ubatan. Ya, dinas kecehatan. Khususnya yang dilapangkan. Itu tidak pernah menghasilkan. Maka kemungkinan tanda langsung keluar kita. Rasulullah, ya, masalah Allah. Mantangan mereka terhadap kita. Itu luar biasa. Maksudnya kita sama-sama dilapangkan. Kita sama-sama dengan mereka. Kebutuhan dinas sosial Pak jangan lupa kalau ada hutang langsung kita Ini nomor kita, kita ada di sini, kita ada di sini. Siap dengan apa segala bantuan yang mungkin kita hadirkan dalam waktu dekat kita akan hadir. Kalau tidak, bisa waktu kita akan datang sampai di meja kita putra yang lainnya untuk kita menyelesaikan. Nah, ini lain. Semoga kita cukup karena kita merasa bahawa ini adalah barang titipan. Ini bukan barang milik kita, hanya harta titipan. Nah, kita hanya kuasa saja untuk memberikan kita berdua. Orang yang berhak untuk ini namanya begitu kita haruskan bersama-sama ini nggak mungkin kita sendiri kita tidak mungkin kemudian apa dari pihak tim harus juga bekerja sama dengan yang lain dengan pihak pemerintahan dan dinas-dinas yang terkait kemudian dengan masyarakat Aceh kemudian dengan pihak pengusinin donat, Semuanya donatur semuanya itu semuanya harusnya kita bisa mengumpulkan secara Islam sendiri sudah berapa tahun mereka terbalik ini kita berapa tahun mereka beraniya ini bukan hanya urusan masalah politik ini urusan masalah aqidah mereka menyampaikan diri dan langkah menyampaikan aqidah mereka. Bagaimana itu? Bagaimana kita bersorak mungkin yang terakhir kita sebagai orang Muslim oleh Allah Taala bersorak. Sedangkan nafas al-mu'min korban yang kurang di dunia nafas Allah al-mu'min korban yang kurang di kerana kita telah dapatkan dari seorang muk dan saat itu kesuksaan saja dari kesukuan di dunia maka Allah swt akan dapatkan dia dari kesuksaan nanti pada siang mukia. Semoga apa yang telah ditumbangkan dan telah diterima oleh para muk ini ini segera terlewati lah. Ah, bagi diri kita dan diri mereka menambah timbangan ah, perbaikan tersebut. Nah, sampai sampai dan persoalan yang mengatakan dalam surah hidzib, kita kembali walid syifit tamlo, kita kembali takutlah di agama fakar. diri kalian di agama tak walau pun dengan benderma, cukup tarawat, tarawat sama, tarawat rumah. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama. Nah, untuk dan membantu saudara kita, kamu sendiri. Mereka betul-betul membutuhkan bantuan. Dan pemerintah juga tidak mungkin berdiri sendiri. Nah, menolong mereka. Harus berkesan dengan serba-serba yang macam pihak. Dan setelah satu lagi yang mungkin, ini akan menjadi program kita selanjutnya. Kalau kamu simbol, hai hai ini kita kesulitan berkomunikasi mereka dalam masalah perasaan. Walaupun mungkin saya, Bekerjasan bersejarah dan, dan sesuatu yang bisa kita urus, tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Tapi ini terbaca untuk sah-sah yang terbaca. Nah, kita sudah ambil sudah berkomunikasi dengan saudara-saudara kita. Nah, yang sama-sama dari Arabim, tapi mereka sekarang tinggal di Saudia, ya, jadi menjadi orang darah Saudia. Nah, di sana ada sebuah raja, markas Rohaim di Al Alamiah. Jadi pusat uh, tujuan bagi masyarakat terangnya internasional yang ada Saudi kita sudah berkomunikasi dengan mereka dan kita katakan kepada mereka bahwa kita butuh para ustaz, butuh para masae yang memberikan pencerahan kepada mereka mereka ini hancurlah kalau televisi makan minumnya sudah hancurlah tiada muka kita tercukupi sekarang masalah aneh ini. Dan Alhamdulillah kebanyakan di antara mereka masalah solat mereka sangat berjaya sekali. Solat sangat berjaya sekali. Kita apa pemerintah membuat tenda darurat untuk jadi musola dan masalah solat lima waktu itu mereka sudah pelaksanaan dengan berjamaah. Yang putri juga seperti itu. Berapa waktu yang lalu mereka minta kepada kita rukuk dan saya jaga, karena mereka tidak solat berjamaah di masjid. Orangnya di kampung susien. Akhirnya kita penuhi. Kita belikan sajadah, kemudian kita belikan rupiah. Sampai mereka minta musyad. Alhamdulillah tidak penuh. Hanya kebetulan di sini masih, masih kurang. Ya. Tidak bisa menyebabkan dan nyubah. Tapi insyaAllah kita akan mendatangkan dari Jawa musyad yang tepat untuk mereka. Karena terusan musyad ini untuk mereka. Itu khatnya seperti tulisan Urdu. Begitu, bukan khat bagaimana. Yang kita biasa baca. Tapi Quran Quran Indonesia yang lama itu fadnya bagaimana fad Quran mereka mirip sama. Ya, nah, kemudian juga sampai yang lagi-lagi itu minta kopi, tapi kita pun bekerjakan kopi. Nah, itu juga minta, ini tolong kamu dibelikan minyak, minyak rambut. Nah, kita tolong dibelikan sisir karena kita terbiasa di negara kami, yang namanya perempuan itu pakai minyak, minyak rambut sehingga rambut kami ini sudah berbulan-bulan ini belum Terdentuh oleh, apa namanya, minyak. Akhirnya kita berikan minyak, lah. Bukankah lah mereka, masalah Allah. Nah, ini tertulis tentang beberapa. Apa yang kita lihat di kampung musyian dan juga kampung musyian rohaya di sini. Yang jelas, semuanya kita putuskan. Nah, semuanya sama adalah mengontaskan dan bantu suruh kita kampung musyian rohaya. Ini mungkin gambaran yang kita-kita jelaskan sedikit tentang kondisi dan keadaan kita yang ada di Al-Jahini, ke muslim roh, mungkin kita bisa membuka apa, tanya mungkin di antara muslim dan para kebenaran atau lagi muslim mungkin dikaitkan dengan satu hal yang dikatakan mereka, maka kita buka nah majal untuk untuk apa pertanyaan tentang masalah ini saya kemudian ingin membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik Ustaz, terima kasih banyak Jazakallah khairan atas pemaparan dan laporannya mengenai e, misi penyaluran bantuan untuk kaum muslimin Rohingya di Langsa Aceh ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan ustadz mengenai eh, apa saja yang dibutuhkan yang urgent itu yang dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya yang sedang di Langsa Aceh dan kemudian eh, donasi yang setelah terkumpul dalam waktu dekat ini apa yang eh, apa yang akan segera yang untuk dibelanjakan untuk kebutuhan mereka ustadz terimalah. Ya kebutuhan Aceh sih sudah masalah fisik itu tetap kita harus perhatikan nah paling tidak untuk satu pekan itu harus aman ya ini memang ada seperti yang bilang saya ini alhamdulillah sudah ter tercover ya bantuan nah ataupun seperti di lok Sumawe dan di ada di film film Bayan di Aceh Timur ini kita harus suplai ini setelah kita sampaikan kepada para pengurus sana pokoknya muter apa saja yang berkaitan dengan teknologi fisik langsung hubungi kita itu kemarin foto press langsung kita kirim lima limaan press. Putaran Butuh ininya enggak salah itu jangan sampai aja nah, keluar berita terlalu banyak oh muslim rohia yang ada di Aceh ini perkara kelak -kelak itu. Tidak ingin kita dengar. Nah, foto seperti satu kita kita penuhi. Kita belikan kemarin kita datangkan dari Medan. Nah, kemudian yang sekarang ini kita usahakan adalah baju, baju muslim dan muslimah. Ya, mereka dalam baju pada waktu sholat kita dapatkan uh, bapa-bapa ini tenang kalau kita kita dilihatnya pakai baju koko begitu ya kita harapkan ya bantuan baju koko dari kaum ini. Uh, dari baju muslimah ini ini kaum wanita ahrohnya ini bajunya ala kainnya ya karena baju bantuan jadi yang kita dapatkan baju petas baju baka karung-karung itu mereka pakai tidak pun hanya sekedar kita aruh aja di kepala. Ya, kalau itu kita mengingat kepada kaum Muslimin, kalau tidak membantu salah satu bentuk bantuannya adalah yang objek adalah baju poko, sarung, nah, kemudian apa namanya baju Muslimah silbar, cipat, sama dengan silbarnya. Ini yang yang mungkin penting. Karena saya melihat kalau ada di sini orang kita apa burma yang pakai cadar, cadar hanya untuk pelanggannya saja. tapi pakai bajunya yang baju kaos, heh. Baju bekas menurut ah seperti ini ini, karena kalau tidak terpakai mereka kita kuda kan yang mereka dapatkan dari baju baju bekas ini. Oleh sebab itu kita harapkan kalau kandungan jangan baju bekas ya, karena terus kalau dikirimkan dari dari Jawa ini satu kilonya itu dua belas ribu, dua belas ini biaya pengirimannya sampai di langkanya, Tapi kalau baju bekas membebankan. Jadi biaya, ya. oleh sebab itu kita harapkan baju seharusnya. Kalau baju bekas di sini, kita tidak bisa memilih-milih, kita tidak bisa menentukan apa kebutuhan mereka. Kita ya, tidak akan diinginkan. Oleh soal itu, yang kita harapkan adalah baju pokok untuk bapak-bapak dan juga baju muslimah. Itu juga dilipatnya sekalian. Ini yang urgen. Ada penopisi, insya Allah, dengan dana yang ada ini, tapi dengan keratakan tadi kita harus berpikir panjang semuanya itu juga masuk bulan Ramadan, dan tidak bagaimana mereka merasa bahwa mereka hidup di permasalahan keluarga ini. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Baik Ustad, uh, masa tanggap darurat ini. Iya, baik Ustaz uh, jasa keluargaan atas uh, pemaparannya. Kemudian ada yang beberapa hal yang ingin kami tanyakan lagi adalah bahwasanya. Tim Relawan akan menghubungi Komite Internasional untuk Rohingya di Saudi Dan telah dilakukan nah, ya. Pertanyaan kami adalah eh, Sampai mana progresnya Dan langkah nyata apa yang akan dilakukan oleh Komite Internasional untuk Rohingya ini Untuk mengatasi eh, masalah ini Ustaz ya. Jadi ini terserang nah, yang, yang, kita, yang kita mulai dulu adalah apa Saya berikan bantuan secara fisik ia dari logistik kemudian bercudu dan seterusnya terutama di tiga pos ini walaupun ada satu pos lagi di Kuala Simpang, tapi jumlahnya sedikit saya nanti. Insyaallah kita susahkan ke sana. Tapi yang paling besar di di tiga titik tadi tiga titik di Kuala Langsa, kemudian di Jerm Bayan, kemudian yang ketiga di Lombok atau lebih tepatnya ke tempatan ini tiga ini yang paling penting. Nah, kalau kemudian kita sudah masuk akses kita sudah cukup disitu ya, ya. Ini kita akan mendatangkan teman-teman yang dari sausi ini karena mereka paham dengan bahasanya datang dan kita akan bawa ke kamp-kamp ini untuk memberikan pencerahan, nah, kalau istilah kita dengan tauroh. Nah, ya, mereka butuh sekali karena sekarang ya jiwa mereka dalam keadaan gelisah sekarang ya. Alhamdulillah mereka jangan bersyukur, sekali bisa selamat kedaraan. Uh, ya, kalau tidak, teman-teman yang lain banyak, kita dapatkan satu anak. Orang-orang nah, mengatakan, ini, bapak dan ibunya terbelang ya, di lautan. Nah, karena sudah tidak mampu lagi menahan rasa rapat dan seterusnya. Jadi anaknya itu. Dan ini tidak ada, tidak hanya satu buah Yang kemudian meninggal di lautan, tidak Karena tidak tahan dengan tak tahu apa namanya uh, kondisi di laut seperti itu. Akhirnya meninggal. Ya. Maka nasihat mereka ini, jiwaan mereka ini juga harus kita perbaiki juga. Oleh sebab itu, kita datanglah dari Saudi karena memang di sana ada komite yang khusus tentang ini, uh, mereka datang ke sini untuk memberikan pencerahan tentang masalah ini. Nah, dengan bahasa mereka, ya, itulah kita dengan mengadakan teori, Kampung-kampung pengusir itu. Dan juga mereka juga akan bawa bantuan yang kita harapkan bantuan itu dalam jangka pendek dan kita berfikir mungkin kita akan buka donasi untuk orang yang sementara dan kita sudah arah pembicaraan kita dengan pihak pemerintah sudah sampai sana. Ya semoga kalau kemudian mereka eh, pemerintah Burma kemudian bisa bersikap lebih adil terhadap pengusirin orang. Ya itu yang kita harapkan. Masa kejadian ini, pemerintah saja juga punya pengalaman ini berbeza dengan kita dulu. Jadi ada pengungsi Vietnam, pengungsi Vietnam datang ke tempat ini. Tanpa kemudian pemerintah membuat sebuah apa hunian di sebuah pulau khusus manusia kapal ini. Manusia kapal ini pada waktu ramai perang Vietnam, mereka mengungsi, mengungsi ke Aceh. Daerah ini akhirnya pemerintah menempatkan di sebuah pulau mereka tinggal di situ hidup dan tidak teruskan sampai ketika perang yang ada di Indonesia sudah selesai akhirnya mereka balik ke sana. Ini kelihatan mereka mesti dikecualikan sebagai peluput oleh pemerintah atas ini. Jadi mereka mungkin ditempatkan di satu tempat di tanah kemudian hidup di sana pada saat kalau kemudian Alhamdulillah mereka atau negara mereka semua sudah mengalami perubahan yang melalui site, tentu mereka akan balik lagi ke negaranya mereka. Itu yang mungkin kita akan berpikir sama, bersama dengan, apa, yang terakhir, yaitu pemerintahan kota ase ini. ini. mungkin bisa sampai baik Ustadz, kemudian uh, waktu kita sudah hampir habis mungkin Ustadz bisa memberikan uh, nasihat dan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini sebagai penutup untuk acara kita kali ini Ustadz Tafadol. ya jadi mungkin yang bisa kita sampaikan ya, kepada kaum Muslimin bahwa ini adalah alat kebaikan bagi kita semuanya alat kebaikan banyak alat kebaikan banyak tapi ini salah satu di antara kebaikan yang Allah SWT menolong saudara-saudara kita. Yang sedang memberikan, yang sedang mengalami perbezaan dengan kita. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita. Dan eh, sedikit untuk menikah, dan sedikit juga yang lain. Sehingga ya, saudara-saudara kita, Allah SWT, bahawa muslim, aku muslim. Muslim ini saudara-saudara bagi muslim yang lain. Mereka adalah saudara kita. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Wajib kita untuk menolong mereka dan menolong mereka itu adalah wajiban ini. Berani tentang wajiban ini, sahaja kami menafik. Kalau mereka itu mendapat pertolongan dengan urusan agama, maka wajib menafik. untuk menolong. Karena mereka tidak keluar, tidak melarikan diri, tidak kemudian terpisah dari kampung halaman mereka, betul dan langsung dalam perasaan mereka. Bukan kerana mereka mencari kehidupan yang lebih bagus. Bukan mencari pekerjaan. Bukan mencari hal, -hal. terdiri. Bukan. Mereka akan yang langsung melakukan mereka. Jadi kita dapatkan hidupan perasaan mereka diperkut. Assalamualaikum. Kemudian tahu bahawa mereka adalah kebenaran muslim mereka. Mereka jangan sampai kemudian harapan mereka itu kita siap-siapkan dengan apa-apa yang -apa. mengangkat tangan. Ini bukan urusan saya. Ini banyak-banyak banyak orang susah. Yang wajib kita tolong. Kita lusi aula menolong orang sulastasi negeri kita sendiri, iya kita menolong saudara-saudara yang di Indonesia ini juga banyak orang susah, banyak orang sangan banyak orang yang miskin dan seterusnya. Rasulullah bukan berarti kemudian kita menutup mata dari kondisi saudara-saudara kita yang di ini. Ini kita tolong, itu juga kita tolong. Kalau nah, kemudian sedikit-sedikit kita bagi sedikit-sedikit, sedikit. Insya Allah lebih berapa? harga kita, karena itu mungkin kita merasakan dan kita tersentuh dengan pertolongan pertolongan seperti ini. Enjira sudah kemana? Enjira berjalan di antara sana. Walaupun Allah Tuhan telah berjaya, Allah Swt semuanya semua orang saudara merosakan hamba, berjilah hamba ini merosak dalam ini. Insya Allah saya dan kedekatan tidak akan pernah mengurangi harga kita. Mana kata katakan, itu kebalikkan dalam persamaan gas pada PT. gas akan mengurangi itu setiap satuan kapasitas. Nah, dan bla. Sekarang kita bertambah. Karena kita bertambah di motornya. Kalau itu jumlahnya kita sama-sama dari. Pas volume airnya kapasitas, kemudian percepatan dan seterusnya. Dan itu semuanya menjadi equation kita setiap saat. Allahu a'lam. Alhamdulillah terima kasih atas perhatian dan waktu untuk kami telaah dan kami untuk studi dan Iya baik Ustaz terima kasih banyak atas pemaparan dan laporannya dan eh, maaf Ustaz telepon kami tutup kembali Ustaz. Kami ucapkan jazakallah khairah Dan kami ucapkan semoga Ustadz dan rela, relawan Dan pengungsi dan kaum muslimin semua Senantiasa diberikan Kesehatan dan senantiasa Mendapatkan rahmat dari Allah ya Ustadz ya Baik, uh, telepon kami tutup Ustadz, Assalamualaikum Alhamdulillah dan Demikianlah Sahabat Muslim, uh, laporan uh, Perjalanan bersama Al Ustad Abu Saad dalam menyalurkan bantuan untuk kaum Muslimin Rohingya. Dan sebelum sesi acara ini kami tutup kembali kita akan mengulas beberapa hal bersama Ketua Peduli Muslim yaitu Saudara Kinanjar Indrajati. Dan di sini ada pertanyaan yang perlu kami sampaikan kepada Saudara Kinanjar Indrajati. Bahwasannya di, telah diumumkan oleh peduli muslim di fanpage ya bahwasanya donasi untuk pengungsi rohingya ditutup hari ini Apakah kebutuhan pengungsi sudah cukup dan tidak butuh donasi lagi Bagaimana jika kita uh, masih ingin menyalurkan bantuan uh, Dapat kami salurkan melalui bagaimana uh, teknisnya Silakan, Saudara Gnanjar Ya terima kasih Mas Afidabtur Rahman Memang ketika awal mula uh, pengungsi Rohingya datang, ketika itu kan kita belum jelas ya mengenai apa warga Muslim Rohingya ini karena status mereka adalah pengungsi uh, dan ada kemungkinan mereka akan dipindah atau dipaksa pindah. Meskipun alhamdulillah kemarin pada tanggal 20 Mei kemarin kita dapat informasi bahwasannya, pemer bahwasannya pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah sepakat untuk menampung para pengungsi ini paling tidak selama satu tahun. Nah, sebelum itu kita sebelum sebelum ada pernyataan itu kita kan masih khawatir kalau mereka itu nanti uh, akan dipindah ke tempat lain atau di negara lain begitu. Oleh karena itu karena uh, kita membawa uang umat Mas Hafid, ya karena ama, yang namanya amanah itu kan harus ditunaikan. Kita khawatirnya kalau kita tidak membatasi donasi nanti ada uang datang tapi ternyata pengungsinya sudah tidak ada kan kita takut gak bisa menyalurkan amanah Yang kena dosa malah kita nanti kan begitu iya, betul. Makanya donasi kita tutup pada tanggal 21 Mei dan itu pun kita sambil melihat kondisi lapangan Mas Safit. Kalau misalnya di lapangan nanti membutuhkan bantuan lagi tentu kita akan membuat uh, donasi tambahan Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Abu Saat tadi bahwasanya. Stok untuk pengungsi insya Allah Sampai satu pekan, masih aman Masih cukup, akan tetapi Sejak pemerintah kita bersama Pemerintah Malaysia itu menyatakan Siap membantu, menampung Para pengungsi Saudara-saudara kita dari rohingya Paling tidak masa satu tahun Dan Artinya apa, masih banyak Ratusan atau mungkin ribuan warga-warga uh, rohingya yang masih Terkatung-katung di lautan masih ada kemungkinan mereka itu akan Mendarat di Aceh atau Dibantu mendarat ke Aceh begitu Mas Hafid, jadi ada Kemungkinan atau mungkin besok Malahan kita akan membuka donasi Tahap 2 Begitu Mas Hafid, jadi nanti bisa Apa, informasi Mengenai donasinya akan kita Posting di Facebook Page resmi peduli muslim Yaitu peduli muslim gitu Facebook garis miring peduli muslim Peduli titik muslim begitu Insya Allah besok akan kita upload lagi mengenai teknis pendonasiannya Untuk saat ini kita masih tutup sambil uh, me membenahi rekapan Membenahi laporan keuangannya terlebih dahulu uh, Baru besok kita akan posting di Facebook kita mengenai pembukaan donasi tahap 2 uh, Terima kasih atas keterangannya Saudara Ginanjar Kemudian adakah rekening peduli muslim yang lain selain untuk rohingya saat ini? Misalnya kita ingin memberikan bantuan untuk uh, operasional harian atau untuk uh, uh, kebutuhan logistik lain un atau untuk bantuan untuk program-program yang lain. Apa, adakah rekening yang lain yang bisa diberikan, uh, disalurkan bantuan ke sana? Silakan. Ya, terima kasih Mas Hafid. Nah kebetulan di samping kegiatan-kegiatan rutin ya kita ada kegiatan, -kegiatan rutin bantuan kepada kau muslimin di sekitar kita, di sekitar Jogja Di sekitar kantor peduli muslim itu eh, Yang Tiap waktu kita kasih santunan pada Mereka, ada juga Tiga kegiatan besar yang akan Kita laksanakan, yaitu misalnya Besok bulan Juni, kita Beberapa hari sebelum remantuan itu kita Akan adakan khitanan masal di Garut Kemudian Bulan, awal bulan Agustus Kita mengadakan khitanan masal Juga di Pulau Solor NTT, ya Jauh sana Mas Hafid di Pulau Solor. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengadakan, ini yang paling besar yaitu adalah kegiatan pelatihan tajwid. Nah, Insya Allah bersama dengan Ustadz Abu Yala ya Kurnaydi dari yang biasa mengisi di Roja TV. Nah, beliau Ustadz Kurnaydi ini sudah beberapa kali kerjasama dengan peduli muslim untuk mengadakan pelatihan tajwid di daerah-daerah. Dan untuk kali ini kita akan menggarap di Timur Leste, Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan tim untuk survei ke sana Kita ketemu dengan para tokoh-tokoh muslim di sana Kita survei kampung-kampung uh, muslim di sana uh, Kalau melihat laporan laporan hasil survei kami bisa dilihat di fanpage Facebook Peduli Muslim Ada laporan lengkap di situ Nah insya Allah pada setelah Idul Fitri nanti kita akan adakan pelatihan tajwid Untuk para uh, pengurus masjid ataupun imam masjid ataupun warga umum yang siap untuk uh, menjadi pengajar Al-Qur'an di Timur Leste Masafid. Nah, itu uh, apa istilahnya uh, kegiatan ini sangat besar dan juga akan ditopang dengan uh, dengan kegiatan santunan untuk uh, janda dan anak yatim yang ada di sana. Ini bekerja sama dengan Yayasan Islam Al-Furqon Magelang yang dikelola Ustadz Muhammad Wujud begitu Masafid. Karena kita kemarin ketika di Timur Leste itu mendapati banyak sekali ternyata uh, warga muslim itu yang yang apa Mas Hafid yang membaca Al-Quran itu uh, kurang bagus begitu Dan tenaga pengajar Al-Quran itu sangat minim Sehingga kita sangat uh, bersemangat untuk mengadakan uh, program ini di sana uh, Mengenai rekeningnya yang tadi ditanyakan uh, Selain rekening yang digunakan untuk rehinya ini uh, Kita ada punya tiga rekening lain Yang pertama rekening umum infak sedekah maupun untuk tangkap darurat sehingga misalnya terjadi bencana alam kita langsung gunakan dana ini yaitu adalah rekening BNI Syariah Cabang Yogyakarta nomor rekeningnya mudah diingat 77 55 33 11 15 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Alat Hari kemudian rekening berikutnya adalah rekening khusus misi kemanusiaan luar negeri yang biasa kita gunakan untuk misalnya ke Ketimur Leste, Suriah, Yaman Atau termasuk yang nanti akan kita gunakan Untuk donasi rohinya tahap 2 ini Yaitu BNI Syariah juga Cabang Yogyakarta Nomor 77 55 33 11 37 Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Alathari Dan rekening yang terakhir adalah Rekening khusus operasional Ini biasanya kita misalnya program pengiriman dai ke daerah itu. Nah, kita menggunakan rekening ini. Misalnya kita uh, me mengurus masalah transportasi para relawan, uh, pulsa, kita gunakan yang ini termasuk bensin juga. Yaitu rekening BNI BNI Syariah cabang Yogyakarta juga. Uh, cabang Yogyakarta nomor 7755331148 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Alat hari, jadi rekeningnya mudah mudah sekali diingat, semuanya BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekeningnya awalannya sama semua tujuh tujuh lima lima cuma dua digit belakangnya yang berbeda begitu Mas Abi, terima kasih. Iya, terima kasih banyak, Saudara Ginanjar Indrajati selaku Ketua Peduli Muslim mengenai pemaparannya dan presentasinya berkenaan dengan kegiatan Peduli Muslim. Ya, terlebih khusus ya, saat ini yang sedang digarap adalah memberikan atau menyalurkan bantuan untuk pengungsi Rohingya. Dengan demikian eh, selesai acara yang eh, kami hadirkan kepada para. Uh, pendengar radio muslim, kaum muslimin dan muslimat Dimanapun anda berada Dan kami ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan kepada Saudara Ginanjar Indrajati Atas kehadirannya di studio radio muslim Mudah-mudahan uh, Beberapa waktu ke depan Kita akan uh, mengadakan Acara-acara mengenai Laporan Kegiatan-kegiatan peduli muslim yang lain yang bisa kita informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat yang budiman dimanapun berada. Dan dengan demikian kita tutup sesi acara pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti dan mendengarkan eh, baik para pendengar di Indonesia, Singapura, Arab Saudi, Korea, Amerika, Hong Kong, Malaysia, Belanda, Romania, Taiwan, Kuwait, Jerman, uh, Inggris, Selandia Baru, Australia, dan lain sebagainya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada uh, para pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan perlu kami informasikan, untuk informasi lebih lanjut uh, silakan mengunjungi website Peduli Muslim di www.radio eh maksud kami www.pedulimuslim.com dan juga silahkan melike meng fanpage peduli muslim di facebook dengan uh, alamat uh, www.facebook.com garis miring peduli.muslim benar Saudara uh, saya tambahkan untuk website nya mungkin uh, masih belum kita update karena kita ketika di lapangan kadang terkendala Masalah, Kayak kan karena kita banyak di lapangan Mas Afi, dan di lapangan itu kadang internet kurang Bagus, sehingga kita banyak Untuk saat ini uh, Kita masih, update-nya itu Masih di Facebook ya, jadi di Facebook uh, Facebook.com Garis miring peduli.muslim Insya Allah untuk website akan kita Update mulai pekan depan, karena insya Allah Ada relawan yang siap menghandle Masalah website ini, terima kasih Baik uh, untuk keterangan selanjutnya dan kegiatan-kegiatan peduli muslim selanjutnya silahkan like atau meng menghubungi uh, fanpage peduli muslim di melalui facebook pada uh, alamat www.facebook.com garis peduli.muslim. Dengan demikian kita tutup acara ini Mohon maaf atas segala kekurangan Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'alla ilaha ila'anta Astaghfirullah wa atubulaik Tetaplah bersama kami di line www.radiomuslim.com Murnikan akidah Menebarkan sunnah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh